Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh In alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa wa min sayyiati a'malina wa man yudlil wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu قال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإنا نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي wa صلى الله عليه inna kulla الأمور محدثاتها إلا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal ladina bi ihsanin ba'd. Ayuhal jua'u sikum wa iyaya nafsi bi taqwallah baqa fadhal Ikhwani hodin, alhamdulillah wa tafasi yang berbahagia penuh barokah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini kita dapat hadir bermuwajah berkumpul di dalam sebuah majelis pengajian. Araban kita bersama memohon Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rahmat, nikmat dan padanya kepada kita pada pagi hari ini dengan memberi manfaat yang besar bagi kita sekalian dari pengajian ini, baik manfaat untuk kehidupan kita di dunia terutama untuk kehidupan kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Bagaimana kita pahami bahwa Yang menjadikan Islam tetap wujud Itu ada tiga hal Yang pertama yaitu Alkitab Yang zaminan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fijir ayat 9 al <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Inna nahnu nazalna zikra wa innalahula hafidun Sesungguhnya kami Allah Telah menurunkan Al-Quran Dan kami Allah kepada Al-Quran itu menjaga Menjaga kesucian, kemurniannya Jadi dengan jaminan ini, maka Aksas yang pertama Yaitu bahwa yang menjadikan Islam tetap wujud Yaitu wujudnya Al-Quran Dan Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan dijaga sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghendaki untuk mengangkat Al-Quran itu dari muka bumi Jadi ini yang pertama Dan ini merupakan ketetapan Allah bagi dirinya Kemudian matalah yang kedua dan ketiga Yang menjadikan Islam tetap wujud diserahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada pemeluknya, kepada hambanya kepada kaum muslimin kalau yang pertama kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan atas dirinya maka yang kedua dan ketiga ini adalah kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan atas hambanya Hai yaitu Aliktisau mobil kitab Rasul nah tentunya ya. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an itu sendiri dan sunah. Ya meskipun ya, meskipun Allah Subhanahu wa taala menjamin ya Al-Qur'an yang sudah diturunkan di muka bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diwujudkan pengamalannya. ...dalam kehidupan nyata, selama sekian puluh tahun ...pada masa beliau ...dan beberapa puluh tahun ...pada masa setelah beliau ya ...pada masa sebagian Uqlava Uraji din ...Tetapi apabila, ya, apabila ...jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini ...tidak disertai dengan kaum muslimin atau hambanya yang berpegang teguh ...kepada Al-Quran Maka au Quran itu memang tidak akan diangkat oleh Allah dari muka bumi sampai Allah mengendaki tetapi Islam itu bisa hilang dari satu tempat. Satu contoh di sebuah masyarakat ya, di mana gitu ya. Katakanlah yang selama ini ada di Eropa Timur dulunya ya. Di Albania, di Bul Hungaria, Bulgaria dan sebagainya ya. Di Chechnya, di mana Bosnia, di sebagian Kroasia dan sebagainya pada satu ketika di masa yang lalu ya kaum muslimin di sana tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an maka Al-Qur'an dari tempat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diangkat dari muka bumi harus ada alaa tisom bil kitab begitu juga kita tidak tahu di mana nanti ya pada satu ketika di masa yang lalu mungkin di Aceh, di Ternate, di Tidore di Mindana, ya itu pernah Al-Quran itu wujud ya, di sana, tegak di sana tetapi kemudian pada perkembangan berikutnya karena kualitas berpegang teguhnya umat Islam atau hamba-hamba Allah yang ada di daerah-daerah itu tidak kuat kepada Alkitab Alkitab diangkat oleh Allah dari tempat itu ya. tetapi belum atau tidak diangkat dari muka bumi sampai Allah menghendak Kemudian ayy al Yang ketiga, ya, yang ketiga. Yang ketiga ke al-kalau yang kedua yaitu al-ittisal bil kitab was sunnah tentu saja itu yahfad hada ala usuli al-mustaqirrah, Jadi wa yahmihi min aql muntasibin ilaihi jadi kalau ahli bisa berpegang teguh kepada al kitab itu akan menjamin ya menjamin bahwa Al-Qur'an itu yang merupakan dasar daripada Islam, merupakan asas fondasi daripada Islam itu tetap wujud ya, tetap wujud itu berangkat dari amal-amal yang nyata dari para pengikutnya, dari para pemeluknya, yaitu pemeluk Islam. Kemudian perkara yang ketiga yaitu Supaya Islam itu tetap wujud Menjadikan Islam tetap wujud Ini juga syariat yang dibebankan oleh Allah kepada hambanya Yaitu al-jihad visabilillah Sebab jihad visabilillah itu Fungsinya yang paling utama adalah Yad an hadat din Wa ahlihi Baksal muharibi nalahu Wal harijina alaih yaitu menjaga Membentengi Menolak Kejahatan Orang-orang di luar Islam Yang mencoba Untuk memerangi adama Islam Jadi ada tiga hal jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala tindakan yang aktif dari pemeluknya untuk menjaga Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tindakan yang aktif dari pemeluk Islam itu untuk menjaga agar Islam tidak dirusak oleh musuh-musuh Islam. Ya. Oleh musuh-musuh Islam. Jadi tiga hal ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan tiga persoalan ini dalam satu ayat yaitu pada surat Al-Hadid ayat 25. A'udhu billahi minasyaitanirratim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakad arfalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahumul kitabah wal mizan liakuman nasu bil qis wa anzalna al hadidah fi ba'tun shadid wa manafi'ul in nas wa liaklaman lohu man yang wa rusulahu bil ghayb inna allaha aziz Dan benar-benar kami telah mengutus utusan-utusan kami bil bayyinati dengan membawa keterangan-keterangan. Wa anzalna -keterangan. mahum dan kami turunkan beserta para rasul itu al yaitu Al-Kitab. dan neraca keadilan. Li nasu bil qisti agar para rasul itu Me, agar manusia liyaku man nasubil kisti ya, agar manusia menegakkan keadilan itu dengan benar wa al dan kami Allah menurunkan al-hadid, yaitu besi fihi didalamnya ba'dun shadidun ada kekuatan yang luar biasa wa manafi ulin nasi dan manfaat-manfaat bagi manusia Chi Wal alamaang suruh dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan siapa yang menolong para utusannya padahal mereka tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala Inallah aziz, Seunggunya Allah subhanahu wa ta'ala Maha kuat lagi maha perkasa jadi di sininutaiiyarahimaman Allah menyebutkan, walai yaqumat dinu illa fil kitabi wal mizan wal hadid ketika menerangkan ayat ini ulama ini menyebutkan dan Islam ya, din ya, Islam bahkan beliau mengatakan ad-din tatanan hidup manusia ya sebenarnya tapi di sini menyebutkan Islam sebab tatanan hidup manusia yang hakiki satu-satunya adalah Islam tatanan hidup selain Islam itu tidak akan mengatur kehidupan dengan benar dan tidak akan lan, lan, lan, ya tidak akan, dan tidak akan tegak tatanan hidup manusia yang benar, yaitu Islam, kecuali dengan tiga hal, Al-Kitab Al-Mizad, Wal-Hadis Al-Kitab, apabila itu tadi Al-Quran dan Jaminat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap kemurnian dan kesucian Al-Quran Al-Mizan adalah penegakan Al-Quran di dalam kehidupan manusia jadi sekali lagi ayah lehwa, ini jaminan bahwa tidak akan ada tidak akan ada keadilan di dalam kehidupan manusia dimanapun juga di muka bumi ini kecuali apabila ditegakkan Islam atas mereka ya. sebab apa ayah lehwa, Islam itu keluar dari yang maha adil sumbernya Dia tidak tercampuri oleh hawa nafsu manusia sedikit pun. Dia pasti adil. Aturan-aturan selain Islam berangkat dari kalau tidak hawa nafsu manusia ya akal manusia yang terkatak. Yang tidak sepih dari hawa nafsu. Aturan-aturan yang dibuat oleh selain aturan Islam yaitu itu pasti berangkat dari kepentingan manusia tertentu. Kepentingan manusia tertentu. Untuk mengatur sebagian besar manusia yang lain Atau seluruh manusia Sisanya Tetapi aturan Islam tidak begitu ya. Termasuk pelaksana daripada Islam itu sendiri Tumbuk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau aturan yang dibuat oleh manusia Itu pengatur Mengatur kepada sebagian manusia Pengatur bisa terbebaskan dari aturan itu kenyataan. Tetapi kalau di dalam Islam pengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Musyarrif Pembuat aturan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelaksana aturan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksana aturan itu ada yang namanya hakim dan ada yang namanya mahkum alaih. Yaitu hakim penguasa manusia ya dalam arti yang diberi izin dan hak keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia dengan syarat tertentu yang ditentukan Allah. Dua-duanya terkena kewajiban ya. Hakim orang Islam yang benar-benar ingin melaksanakan Islam ya, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penguasa atas manusia itu juga ujian. Begitu juga sebagian besar kaum muslimin atau manusia yang lain yang kemudian diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai maklum oleh orang yang dikenai aturan ya, orang yang dikenai aturan orang yang dikuasai oleh penguasa ini juga ujian ya. jadi jadi pemimpin Islam itu juga ujian jadi pengikut itu juga ujian di dalam Islam ya tetapi kalau selain Islam jadi pemimpin itu pulung ya kan jadi pengikut itu nasib buruk itu kalau di luar Islam ya. Oleh karena itu orang berebut ya mererebut untuk menjadi pemimpin untuk mendapatkan pulung itu tadi kalau Islam tidak kalau Islam tidak kalau Islam, tidak. Kalau Islam itu rebutan lo jadi pemimpin seperti tahu beratnya kepemimpinan di dalam Islam Lalu bukan karena tanggung jawab Harus ada yang memimpin ya. Di dalam Islam Pasti semua orang tidak mau Orang Islam yang lurus Sayyidina Umar Akan membayat Sayyidina Umar Ketika terjadinya Wafat Rasulullah SAW. Begitu juga pada Kepemimpinan berikutnya Sampai nanti ketika Imam Mahdi ya Al-Mahdi itu nanti turun Itu dia mau dibayaat gitu Untuk memimpin umat ini Dia juga menghindar Dia juga menghindar Sampai mati nanti -mahdi. Ini merupakan satu indikasi di dalam Islam Pengajaran dan pelajaran Serta contoh yang jelas di dalam Islam Bahwa baik menjadi pemimpin maupun menjadi pengikut Di dalam Islam itu dua-duanya ujian Allah SWT dan lebih berat menjadi pemimpin hujiannya daripada menjadi pengikut. Kewajiban sebab begitu itu satu saja taat. Ya. Tapi kewajiban pemimpin banyak sekali ya. banyak sekali. Inilah Ya ha. Kemudian dilanjutkan tentang keterangan itu tadi wal mizan wal hafiiz dan besi. Diterangkan di situ besi ya. Besi itu banyak manfaatnya ya luar biasa besi ini kalau ada yang ahli besi ada ikhwan di sini Insinyur yang ahli besi itu bisa merasakan ya, lebih merasakan lebih mendalami ya secara lebih apa ya jelas sekali mengenai masalah kehebatan besi Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan besi sebagai bakjuns ada besi tertentu kalau dia tergesek terus Dengan lokam yang lain dia menjadi lelek Menjadi empuk ya Menjadi empuk Tetapi ada besi tertentu kalau dia kena gesekan Menjadi kuat Menjadi keras ya. Itu ada baksuns lagi Ada besi tertentu Kena gesekan Terus kayak lut senjata Kena gesekan terus lama-lama melengkung Ada yang menjadi lebih kuat lagi Jadi luar biasa Dengan besi Dengan besi ini manusia besi saja ya, logam besi saja bukan yang lain. Manusia sudah bisa menciptakan banyak-banyak sekali perkembangan teknologi yang luar biasa bagi kehidupannya Ayyaleho, Jadi keterangan itu semua ya keterangan itu semua sebagai sebuah mengkotimah untuk menuju kepada satu hal menuju kepada satu hal yang ingin kita sampaikan yaitu kalau yang pertama ya 3H yang menjadikan Islam kita wujud yang pertama yaitu jaminan Allah itu kewajiban Allah Subhanahu wa taala sudah. Kemudian yang kedua, yang kewajiban kita sebagai pemeluk Islam yaitu haiatu Islam bil kitab wa sunnah, melaksanakan syariat Islam yaitu pengertian yang mudah menjalankan syariat Islam apa adanya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagian kita ya merasa sudah Paling tidak dalam batas kemampuan kita Cuman hari ini ada Faridah Gho'ibah Padahal dia merupakan salah satu diantara pilar Yang menjamin menjadikan Islam tetap wujud, Yaitu Al-Jihad Ufisabilillah Di dalam makalah Al-Jihad Ufisabilillah ini Kaum muslimin hari ini terbagi menjadi Tiga Tiga, tiga bagian utama Masing-masing bagian juga mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat yang macam-macam Apalagi kalau sudah dihubungkan dengan satu tempat Kaum muslimin hari ini secara umum ya, ya Terbagi menjadi tiga Mengenai masalah jihad al-jihad huwi sabi lillah ya. Yang pertama menganggap bahwa al-jihad huwi sabi itu adalah Merupakan Kewajiban syarih Baik dia fardu kifayah maupun fardu a'in Kewajiban sara'i Kemudian yang kedua Tidak menganggap Al-jihad ufisabilillah sebagai kewajiban sara'i Tidak menganggap Kemudian yang ketiga ...menganggap bahwa al-jihadu visabilillah adalah kewajiban sarih... ...dengan pengertian yang diselewengkan. Dengan pengertian yang diselewengkan. Jadi al-jihadu visabilillah itu diselewengkan pengertiannya... ...bukan berarti kita lul kufar li kalimatilah secara umum ya. Bukan memerangi orang kafir untuk menegakkan kalimat Allah. Ya. Secara umum seperti itu. Bukan itu tetapi jihadu fisabilillah itu bisa diwujudkan dalam bentuk macam-macam misalnya gitu. Kita dakwah juga jihad, kita mendirikan masjid juga jihad begitu. Kita mencari ilmu juga jihad. Nah ini ini termasuk golongan yang ketiga, ya, yaitu mengatakan bahwa jihad fisabilillah itu tetap wajib, tetap kewajiban syar'i tetapi pengertiannya diselarankan. Ya masih lumayan dari wadah yang kedua ya Menabihkan Kemudian ayah Saya tidak akan membicarakan yang kedua dan yang ketiga Itu masalah sudah selesai Artinya pemahaman mereka adalah Pemahaman yang menyimpang dari Alkitab wa sunnah ya. Jadi kita bicarakan juga tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Tetapi kita akan membicarakan kelompok yang pertama ya. Kelompok yang pertama Yang mengatakan bahwa Aljihadu visabilillah dimakna kitabul kufar la alai kalimatillah itu adalah kewajiban syar'i baik fardhu kifayah maupun Dari kelompok ini, dari kelompok ini juga ada beberapa perbedaan akan beberapa perbedaan. Kalau sidmi Nijun itu pemimpin atau paling tidak orang yang dituakan di dalam satu kelompok kajian politik yang disebut dengan grup yang mengkaji tentang krisis-krisis internasional ya itu dia punya kantor di mana-mana salah satu kantor yang dianggap Penting adalah di Jakarta Pekerjaannya adalah Pekerjaan yang tidak dibebankan oleh Allah kepadanya sebenarnya ya Bukan amanat bagi dia Tapi dia melaksanakan tatawuk ya Jadi secara sukarela melakukan kejahatan ini ya Tatawuk tapi tatawuk kejahatan ya Jadi si Ticun melakukan perbuatan Dan Tak kejahatan gitu Jadi dia melakukan keperbuatan Sukarela di dalam urusan kejahatan Yaitu Meneliti kegiatan umat Islam di Indonesia Itu kan bukan kewajiban dia ya. Buat dia ngurusi dirinya sendiri Bekerja kasih makan anak istrinya ya. Suaminya sama istrinya Atau dia bekerja untuk kepentingan dirinya enggak. Tapi dia mempunyai satu apa ya Kemurahan hati Begitu ya Ya, jadi meluangkong waktu, pikiran, tenaga Menghancurkan orang banyak untuk ikut bersama dia Melakukan pekerjaannya bukan pekerjaannya Dan pekerjaan itu kedahatan ya. Kalau kita janganlah melakukan itu ya Yaitu dia melakukan penelitian terhadap kegiatan umat Islam Kalau di Jakarta ya Indonesia dan sekitarnya Dia membagi Dia membagi ya Umat Islam bangsa Indonesia yang melakukan jihad itu dalam tiga kelompok Yang membagi umat Islam yang melakukan jihad risabililah di Indonesia dalam tiga kelompok Kelompok yang pertama yaitu orang Islam, kelompok Islam yang berjihat ya Di daerah-daerah konflik Seperti diambun dan poso Ini kata dia Membaca kenyataan Ya karena dia sungguh-sungguh Ya secara lahiri Ya fakta yang ada di lapangan Ya seperti yang dia lihat itu Meskipun kalau kita berbicara tentang Niat dasar Masing-masing ya dia tidak tahu Ya kan dia tidak tahu lah kelompok ini menurut dia Diwakili kompak ya, Diwakili kompak pimpinannya menurut dia Abdullah Zonata sekarang ditahan di Polda Metro Jaya, mungkin sudah polit saya kurang jelas. Kemudian beberapa yang lain yang masih belum tertangkap. Kemudian kelompok yang kedua yaitu yang melaksanakan jihad dengan melakukan pengeboman-pengeboman terhadap kepentingan Amerika dan Australia. Ini mereka sebut kelompok Doktor Agari dan Nurdin Muhammad Top ya. Mereka katakan seperti itu. Ya, pimpinannya Nurdin Muhammad Top ya, Nurdin Top. Karena Doktor Agari sudah gugur ya, sudah gugur Nurdin Muhammad lah, ini menurut menurut dia ya, yaitu tadi mereka kelompok ini melakukan Zihad jisabilila dengan cara melakukan pengeboman-pengeboman terhadap kepentingan Amerika dan Australia di Indonesia. Kemudian, kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang mereka sebut dengan Arus Kuat Al-Jamaah Al-Islamiyah. Al-Jihad jisabilila, dimengertikan oleh kelompok ini, menurut penilaian dia, adalah bagaimana mewujudkan daulah Islamiyah dengan cara ya, dengan cara yang sudah disebutkan di dalam PUBG kata mereka dengan cara yaitu mewujudkan basis masyarakat Islam yang melaksanakan Al-Qur'an kemudian setelah itu mewujudkan daulah Islamiyah yaitu satu kekuasaan politik Islam yang melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala Nah kelompok ini menurut mereka ya Kelompok ini lebih-lebih Mendasarkan kegiatannya yaitu pada dua hal Yaitu mengadakan pendidikan Pendidikan Islam yang benar Yaitu akhtar biya al-Islam yang as-rakiha ya, Ditambah hadiah tentunya Tapi mereka lewati Yaitu pendidikan Islam yang benar Kemudian Bakwa yang benar Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan askaria Pelatihan-pelatihan askaria Menurut kelompok ini, menurut uh, Sinti Jun dan kawan-kawan Kelompok ini didipin oleh seorang ustad namanya Abu Rusdan Ada umumnya seorang ustad Saya juga tidak kenal orang ini Saya tidak kenal orang ini Ini kata dia Zadi ayah lehlah, terletak dari betul atau tidak, ya pengolongan dari Sip Nijun dan kawan-kawan ini, saya melihat bahwa di dalam diri umat islam ini sendiri, ya, di dalam kelompok yang pertama, yaitu yang menyatakan, meyakini, ya, dan mewujudkan dalam bentuk amal, bahwa azjihadhu visabilillah, dalam pengertian kita lulkufar, le'lai kalimatillah, itu adalah kewajiban syarih baik fardu kifayah maupun fardu ayin memang terbagi menjadi beberapa kelompok ya yang jelas kelompok yang pertama yaitu kelompok yang mengutamakan amal jihad jihad itu melalui jalur jamaah jamaah yang benar al jamaah alislah kemudian kelompok yang kedua yaitu yang berangkatan bahwa pokoknya kalau kita sudah mengetahui bahwa hukum jihad itu fardu ayin ketika kita punya kekuatan dan punya kesempatan, kita harus melaksanakan amaliyah, itu kelompok yang kedua kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang beranggapan bahwa kita perlu membela saudara-saudara kita yang dianiaya oleh tohud, baik tohud itu berupa pemerintahan maupun berupa orang-orang non muslim yang lain artinya daf usha'il ini istilahnya ya, daf usha'il Jadi ini pekerjaannya yaitu bagaimana mendorong semua kaum muslimin yang ada di sekitarnya untuk bisa membantu kaum muslimin yang lain yang sedang kesulitan. Kalau diambal sedang kesulitan dikirim ke pusat kesulitan, dikirim ke tempat-tempat lain, Memang ada tiga itu. Oleh karena itu ayat al sekarang ini, sekarang ini ya, di dalam urusan al-jihadu fi sabilillah jihad fisabilillah dalam pengertian, memerangi orang kafir untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala karena ada beberapa pendapat yang pendapat itu sering sekali kita dengar bahkan kadang-kadang kita bersinggungan dengan para pelakunya karena mereka orang Islam dan kita adalah masyarakat Islam bukan berarti bahwa kita adalah kelompok ekstremis bukan ya karena jihad fisabilillah itu ajaran Islam Kemudian orang-orang ini akan melaksanakan ajaran Islam itu sendiri, maka kita bagian dari mereka harus. Kalau tidak bagian dari mereka ya bukan orang Islam ya. Ya bukan orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam ya merasa tidak menjadi bagian daripada kelompok orang Islam yang akan melaksanakan ajaran Islam, Islamnya dipertanyakan. Sekali lagi, kalau ada orang Islam Merasa Tidak bagian daripada Sebuah kelompok Islam Yang akan melaksanakan ajaran Islam Atau telah melaksanakan ajaran Islam Yaitu Islamnya dipertanyakan orang itu Ya ini, ini aja Islam Jadi kita ini Bukan karena kita kelompok ekstrim atau bukan ya Tetapi karena kita orang Islam Kemudian orang-orang itu tadi adalah sekelompok orang Islam yang akan atau telah melaksanakan ajaran Islam Maka kita bagian dari mereka Dalam menurutkan jihad risafilillah juga begitu Kelompok-kelompok yang disebutkan tadi Yaitu akan melaksanakan syariat jihad risafilillah Itu adalah bagian dari kita Yang manapun juga ya, Apakah kelompok yang pertama ya, Yaitu yang akan melaksanakan jihad visabilillah atau telah melaksanakan jihad visabilillah melalui jalur jamaah Atau kelompok yang kedua Yaitu yang akan atau telah melaksanakan jihad visabilillah Dalam pengertian pelaksanaan fardu'ayn jihad Atau kelompok yang ketiga yaitu Kelompok yang akan dan telah melaksanakan jihad visabilillah Dalam pengertian Dhab Usa'il Semuanya adalah bagian dari kita Itu penting sekali untuk kita Cantan, kita sadari ya. Karena bagian dari kita Kita terikat al kepada mereka Terikat cinta kasih Terikat hubungan ukuah islamia Terikat kewajiban untuk saling membantu dan menolong Hanya di antara tiga kelompok ini Ada perbedaan yang prinsipil yaitu bahwa kelompok yang ingin melaksanakan jihad fisabilillah melalui jalur jamaah tidak mengabaikan amal jihad yang berupa zakat usoil dan tidak mengabaikan amal jihad yang berupa kewajiban fardu ain bagi siapa yang memang mampu pada saat itu. Ini yang perlu disadari, tidak mengabaikan. Cuman yang berpikir tentang zakat usoil itu Agak menganggap enteng pelaksanaan jihad risabilila Melaljali jalur amal jamaah Agak menganggap enteng Kemudian juga kelompok yang menganggap bahwa Pokoknya sekarang ini jihad fatlu'ain Pribadi-pribadi yang merasa mampu boleh melaksanakan jihad Amali, amaliyah jihad Nah, ini juga agak menganggap enteng Mengenai pelaksanaan jihad dalam jalur jamaah Ini ayah lewa, tapi tiga-tiganya bagian dari kita. Kita itu harus kita sadari. Teman. Oleh karena itu ayah lewa untuk supaya kita mempunyai satu pegangan. Supaya kita bisa menempatkan diri kita, kita tidak mau mempunyai satu kucah untuk berbantah tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi kita mempunyai hujah untuk meyakinkan diri kita Bahwa sikap yang benar adalah seperti ini berdasarkan hujah Itu yang penting Jadi kalau misalnya kita sudah mempunyai sikap seperti itu Ada orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini dengan kita Dia bertanya, kita jawab Kalau sudah kita jawab, kemudian dia membantah Kita tidak usah lanjutkan pertantahan Sekali pertanyaan, sekali jawaban selesai Kita yakini bahwa apa yang kita pahami itu benar. Jadi kita jangan terprovokasi, jangan terpengaruh ya. Ini penting sekali ya lewa untuk kita pahami, kita sadari, kita mengetahuinya ya, kita mengetahuinya. Oleh karena itu di sini disebutkan ya Supaya kita bisa melaksanakan jihad secara benar Kalimatnya harus disadari Supaya kita bisa melaksanakan jihad secara benar Ya kalimatnya harus itu Ini harus disadari Kita tidak menilai Ini bukan babian kita karena berbeda pendapat Bukan Kelompok pertama yaitu kelompok yang meyakini jihad di makna kita Kita lurtufar lilai kalimatillah Ya Itu semuanya adalah bagian dari kita. Baik dia meyakini bahwa jihad melalui jalur jamaah atau pelaksanaan fardhu ain atau satu syair, semuanya bagian kita. Ini yang akan kita catat. Akan tetapi, kita perlu mendapatkan satu pemahaman yang benar bagaimana toh supaya jihad kita tidak keliru. Amen. ini di sini disebutkan ada ma'alimnya. Ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya banyak sekali, Di sini disebutkan hanya 20 rambu. Jadi tidak mungkin kita bahas dalam satu majelis. Tapi kita harapkan ini berkesinambungan, bagi para ekwan yang ingin memahami betul, ya mari kita ikuti secara terus-menerus seri pemahaman ini sampai berakhir. Seri pembahasan ini sampai kita paham betul. Nanti kalau perlu setelah akhir 20 poin ini, nanti kita diskusikan bagaimana hubungannya dengan keadaan kita hari ini. Sebab, Ayu Alefah, sekali lagi, ajaran-ajaran Islam itu bukan sesuatu yang hanya kita pelajari dan kita bayangkan. Tapi, adalah kita pelajari dan hidup dengan kita sehari-hari. Termasuk masalah jihad, islami lah. Bagaimana kita berpikir tentang jihad seperti kita berpikir tentang sholat. Bagaimana kita berpikir tentang jihad seperti kita berpikir tentang kuatara wabon. Harus sampai setahap itu Jadi, kalau kita berbicara tentang dia Kita tidak sedang berbicara tentang Sesuatu yang di luar kita Bukan Tetapi kita sedang membicarakan diri kita sendiri Nah ini ayah reswah Di sini Apa perlunya Apa perlunya Kita perlu mengetahui Rambu-rambu jihad ni sabilillah. Rambu-rambu jihad ni sabilillah. Di sini di yang pertama karena yang pertama yaitu ba'du hadil ma'alim hiya fi haqiqatiha ya jadi yang pertama karena sebagian daripada rambu-rambu yang akan kita bahas nanti itu pada hakikatnya adalah bagian daripada akidah orang Islam Nah, kalau bagian daripada akidah kok tidak dimengerti Itu akidah itu kan fondasi Untuk perbuatan amal sholat Akidah itu fondasi syariat Jihad itu syariat Kemudian ada rambu-rambunya yang merupakan akidah Supaya syariat jihad yang dilaksanakan itu Dibangun di atas fondasi yang benar dan kukuh ya. Jadi kita harus pahami Kemudian yang kedua Liyut rika Asa fasiraihi maal kafirin Wayut rikal zhoyata min jihadihi wa kitalihi supaya seorang muslim mujahid itu mengerti ya, landasan pokok yang mendatari Permusuhannya dengan orang kafir jangan itu orang kafir itu musuh Loh, Kenapa pokoknya musuh jangan begitu ya jangan pakai pokoknya oh, landannya begini begini begini dan supaya seorang muslim mujahid mengetahui tujuan jihadnya dan perangnya mengetahui tujuan jihad dan perangnya sudah berjihad ya. sudah ke keambun, kepusul ya. ada yang kehilangan kaki kehilangan telinga ada yang kehilangan dua belah tangan, betul ini ada yang kehilangan penglihatan yang sudah dihukum ya, 3 tahun, 3 tahun setengah, 7 tahun seumur hidup ya, tapi tidak tahu ya, apa tujuan utama daripada perjuangan jihadnya itu dan pertempuran yang telah dilakukan di tempat-tempat konflik oleh karena itu perlu belajar ini perlu belajar ini kalau begitu ada orang berpendapat kalau begitu mereka keliru kenapa mereka berangkat sebelum belajar ini yang tidak keliru sebab tidak disyaratkan orang pergi berjihad itu harus belajar ilmunya dulu itu tidak tetapi mereka bisa sambil berjalan- Belajar. yang salah itu kalau tidak dipelajari itu di dalam perjalanannya tetapi kamu jangan pergi dulu berjihad sebelum kamu ngerrti ilmujihad ngerti yang mukjihad itu sampai mati belum tentu kita tahu yang penting kita tahu alasannya Niatnya benar Jadi 3 itu yang penting ya, tiga itu yang penting. Kenapa kita harus mempelajari rambu-rambu jihad fisabilillah? Yang pertama adalah karena sebagian daripada rambu-rambu itu adalah merupakan hakikatnya merupakan akidah dari kaum muslimin. Yang kedua adalah supaya mujahid mukafil orang Islam yang berjihad itu mengetahui landasan pokok apa yang melandasi permusuhannya dengan orang kafir. Kemudian yang ketiga supaya dia tahu tujuan dari jihad dan perangnya. Kemudian disebutkan di sini dan kami sebut kami namakan rambu-rambu ini dengan kalimat al-aqidah al-jihadiyah lil muslimin Jadi rambu-rambu itu disebut dengan akidah jihad-jihad bagi orang Islam. Ayo lekas belum kita membahas tentang poin-poinnya ya. Poin-poinnya Prinsip-prinsipnya Sakrah kalau dalam bahasa Arab atau Sakrah pakai tau Itu bisa disebut dengan asap poin atau apa ya Itu tadi prinsipnya Yang perlu kita sadari Yang pertama adalah bahwa Rambu-rambu ini dimaksudkan rambu-rambu yang disebut dengan akidah jihadiah bagi orang Islam itu dimaksudkan sebagai satu upaya untuk mengembalikan ya mengembalikan semangat niat dasar tindakan-tindakan seorang muslim atau sekelompok orang Islam atau kaum muslimin ketika dia melaksanakan fare akhi hati mengembalikan kepada rel yang benar mengenai semangat niat dan juga tindakan-tindakannya agar tidak menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyimpang dari ketentuan Allah Oleh karena itu bahan yang pertama, pembahasan yang pertama adalah mengenai semangat jihad itu sendiri ya, semangat jihad itu sendiri Jadi fa ayyu walau ala ya. Jadi, kalimat yang pertama sudah seperti itu Jadi prajurit segala laki-laki yang bahwa Setiap muslim adalah Jundullah. Setiap muslim adalah jaisillah. Setiap muslim setiap muslim kecuali dia punya uzur itu nanti ya. Setiap muslim adalah tentara Allah. Setiap muslim adalah prajurit Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang muslim yang merasa menganggap dirinya apalagi sampai mengucapkan dengan lisannya bukan sebagai tentara Allah, bukan sebagai prajurit Allah, hayaitu nah, Bapak ya lewa manusia di dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya dibagi menjadi dua yaitu prajurit Allah dan prajurit Taud kalau dia tidak menjadi tentara Allah tidak menjadi prajurit Allah dia menjadi tentara tau dan prajurit Taud pasti ya. tidak ada pihak yang ketiga sipil nggak ada ya. manusia di dunia tidak ada yang sipil sebenarnya Semuanya adalah tentara Allah dan prajurit Allah Atau tentara Tawud dan prajurit Tawud Walaupun tugasnya tidak mesti menyandang senjata Walaupun tugasnya tidak mesti menyandang senjata Sebab sekali lagi itu tadi Untuk menjaga Islam Dari kejahatan orang-orang di luar Islam dan musuh-musuh Islam Maka harus ada jihad disabililah disdulillah itu makanya bahwa seluruh muslim adalah berfungsi untuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan orang luar artinya orang luar Islam harus jadi sekali lagi setiap manusia muslim adalah prajurit Allah subhanahu wa ta'ala setiap manusia muslim adalah tentara Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang merasa tidak menjadi tentara Allah, tidak merasa menjadi prajurit Allah Dia akan menjadi makanan Tau Good, yang empuk ya. Dia akan dijadikan prajurit Tau Good, dijadikan tentara Tau Good Uang Islam, tidak mau jadi tentara Allah, tidak mau jadi prajurit Allah Nanti dia didatangi Tau itu kamu selidiki itu pengajian itu, ada ngaji apa? Dia selidiki Meskipun dia arahkan salat-salat di waktu haji berapa kali, puasa Ramadan ya, zakatnya juga banyak, bangun masjid, tapi dia menjadi tentara tauhid ya, menjadi tentara tauhid. Sedih. Harus jadi tentara Allah. Kalau kita mau jadi tentara tauhid. Sementara setiap tentara setiap prajurit baik dia prajurit Allah maupun prajurit tauhid, baik dia prajurit muslim maupun prajurit kafir itu mereka mesti mesti mempunyai akidatun cita liatun mempunyai akidah perang mesti mempunyai doktrin perang kalau dalam bahasa militer hari ini mempunyai doktrin perang Kalau mereka tidak mempunyai daftar perang, mereka tidak mampu memerangi orang lain atau memerangi kelompok yang memusuainya. Kelompok yang tidak senang dengan pahamnya Nggak mampu. Jadi kesimpulannya mudah dari kalimat ini. Kenapa orang-orang Islam itu kalah terhadap orang kafir? Kenapa? Karena tidak mempunyai kitab perang orang Islam. Mudah sekali. Setiap orang siapa tidak membuddayai akidah perang, akidah tum, kita liat, tum, dia tidak akan mampu melawan musuhnya. Tidak akan mampu. Oleh karena ini disebutkan, baik dia itu orang Islam atau orang kabir, maka dia hanya mampu berperang untuk kepentingannya kalau dia mempunyai doktrin perang di dalam pikirannya, doktrin perang di dalam hatinya doktrin perang di dalam Amaliyah sehari-harinya ini Ayoleha ini ma'alim yang belum belum dirinjikan secara umum rambu-rambu secara umum jadi coba kita pikirkan kita tahu enggak tentara yang dalam keadaan same itu di Akramah selalu ada rumah kerang ada tentara yang jaga kalau tidak begitu ada pos ya kemudian topi bajanya itu di jentrek-jentrekkan di hiknya itu ya. di hiknya gitu supaya kelihatan dari jalan raya banyak orang, padahal yang jaga cuma satu orang sambil ngerapak ngantuk, nonton TV ya, ya tapi, tapi dia tahu itulah akidah perang yang doktrin perang yang ditanamkan harus nampak berjaga-jaga Harus nampak bentang Nah ini Kemudian disini disebutkan Maka prajurit yang manapun Atau tentara yang manapun Walaupun dia itu kafir sekalipun Tidak boleh tidak Mereka mesti mempunyai akidat perang Doktrin perang Yang di atas landasannya Mereka itu memerangi pihak lain musuhnya Wa minhuna Kana jihadut tawji al maknawi Ahadul ajziyatil ra'i juyus Wa inihda la ba'ismu Oleh karena itu, maka persiapan, persiapan Pengarahan moral itu adalah merupakan Persiapan yang paling utama Di dalam setiap prajurit apapun namanya Apapun namanya Jadi selalu diberitahu. Yang paling utama doktrin perang itu adalah memberi kekuatan moral kepada prajurit itu. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita. Wala Orang mukmin itu begitu. Wala jangan kalian merasa lemah dan jangan kalian merasa sedih. Itu dorongan moral. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin dan engkau adalah umat yang paling tinggi, paling mulia, paling agung. In kuntum mu'minin apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Itu dokter yang paling utama itu ya. Jadi pokoknya pokoknya ini Walaupun agak keliru pelaksanaannya, agak kelawat, yakini dalam pikiran kita, dalam hati kita diwujudkan dalam bentuk sikap ya, Bila kita sebagai orang mukmin itu manusia yang paling mulia sebagai orang mukmin. Kemuliaan kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena diri kita, oleh karena itu ingguntu mukminin. Tapi kalau kemuliaan orang banyak itu kegagahannya, kebengisannya karena dirinya sendiri. Ya. Kalau kemudian ada orang yang lebih kuat dari dia secara manusiawi, kalah dia. Tapi kalau orang beriman tidak. Secara manusiawi dia seperti tidak berharga. Tapi dia menjadi kuat, menjadi paling mulia, paling tinggi karena dia bersandarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini tidak bisa dibuat-buat ya Tidak bisa dibesar-besarkan Digagah-gagahkan, tidak bisa Soalnya bahasa iman yang berbicara nanti Orang-orang yang gagah dan pinter sekalipun Yang berhadapan dengan orang beriman, takut dia, takut dia. Jadi yang pertama adalah Taujih maknawi, jihadut taujih al maknawi ya. Zati persiapan moral yang benar ya. Persiapan moral yang benar Jadi, ini je aliha, Ini merupakan satu bekal yang harus dimiliki oleh setiap prajurit Nggak terdoli prajurit itu kafir atau muslim Bahkan, bahkan, tentara setan sekalipun, ya, itu oleh setan, moralnya diangkat oleh setan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal itu di dalam surat Maryam, ayat 83. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam Tara anna arsalna shayatina alal kafirina ta'uzuhum azza. Saya itu baca ayat ini entah sudah berapa ratus kali ya. Itu tidak faham kalau maksudnya itu ini adalah doktrin perang setan kepada tentaranya. Dalam urusan dengan peningkatan moral perang tentara setan oleh setan. Tidak ngerti saya. Sebelum saya baca kitab ini. mau juga baca berapa 100 kali. Saya pikir bahwa setan itu menyuruh orang minum khamer. Orang itu setan eh, menyuruh orang untuk berzina, itu maksudnya. Ternyata tidak. Jadi di sini ini alam 'alal azza. Tidak akan kau melihat Bahwa sesungguhnya kami Allah mengutus setan-setan Alal kafirina atas orang-orang kafir azza, Untuk memberi dorongan kepada orang-orang kafir itu Supaya mereka melaksanakan maksiat yang sebenar-benarnya Maksiat yang sebenar-benarnya Bukan yang benar ya maksiat yang sesungguhnya itu adalah melawan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan enggak ada yang lain. Ya. Ini ayatnya deh. surat Maryam ayat 83. Di sini diterangkan apa contohnya ya? Ta'uzzuhum azza di sini diterangkan Ka isti'alai jinsiatihim ala, ala baqiyatil ajnas ya, To finish ni ya Iaitu seperti Salah satu di antaranya ya Campahnya disini disebutkan yaitu menganggap bahwa Bangsanya adalah bangsa yang paling tinggi Melebih bangsa-bangsa yang lain Kenapa Jerman ya, Kemudian berbuat angkara murka ada perang dunia pertama karena mereka menganggap bahwa bangsa mereka adalah bangsa Arya berdarah biru bangsa yang lain adalah berdarah merah Maka mereka bangsa Arya harus menjadi tuan dan bangsa selain Arya yang berdarah merah harus menjadi budak begitu selalu seperti itu ya selalu seperti itu Lalu, seperti itu Fir'an je begitu Fir'an je begitu Kenapa Fir'an berbuat semenang-menang? Fir'an menganggap bahwa bangsanya ya, Bangsanya Kipti Bangsa Kipti adalah bangsa yang ditakdirkan oleh dia sendiri sebagai tuan, dan Bani Israel Adalah bangsa Buda Kemudian Amerika Serikat Ya, hari ini Oleh protokol sionis Protokol sionis menyebutkan bahwa bangsa Yahudi adalah tuan dan bangsa selain Yahudi adalah budak. Kemudian mereka mengejawantah dalam bentuk memberikan pengaruh kepada pemerintahan Amerika. Bagi Yahudi, George Bush, Donald dan lain-lain adalah budak mereka. Yang diperalat oleh Yahudi untuk melaksanakan niat busuk mereka. Jadi dia ya leha ini. Jadi kalau di Indonesia enggak terjadi keselena wenangan seperti itu, ya, ya masalahnya berangkat dari itu. Harus kita pertahankan kelompok kita sebagai kelompok yang memimpin bangsa ini, supaya bisa memperbudak sebagian besar bangsa Indonesia. Pikiran itu ada di dalam pikiran mereka. Karena apa? Karena ini. Gurunya itu sama. Jidil kilat wakit. Ya. Kakeknya anjing itu satu ya kakeknya anjing itu satu, meskipun nanti lahir anjing herder, anjing doberman, anjing pudel ya, tapi kakeknya satu setan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setan-setan itu untuk apa? Untuk memberikan provokasi kepada orang-orang kafir supaya mereka melaksanakan kemaksiatan yang sebenar-benarnya maksiat. Kalau hanya lamis-lamis maksiat gak mau setan itu. Benar-benarnya maksiat Oleh karena itu orang Islam juga harus Begitu ya Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah subhanahu wa ta'ala selalu ya, Selalu mengutus Para utusan Kemudian setelah khutam al-Nabi Nabi Muhammad s.a.w Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus Pewaris para nabi ya, Para ulama yang benar Untuk Memberikan dorongan kepada kaum muslimin Kepada orang Islam Untuk mengabdi, berbakti Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benarnya Selalu ada so, Kalau tidak begitu tidak serimbang. Ya, tidak serimbang Kemudian yang kedua ya Kalau ta'uzum azad Dicontohkan tadi yang pertama Yaitu menganggap Bangsanya sebagai bangsa yang paling tinggi ya Melebihi bangsa-bangsa yang lain Yang kedua yaitu Dan yang kedua yaitu Dengan menyebarkan prinsip-prinsip berpikir mereka Dan juga peradaban mereka di antara manusia Ini termasuk diantara kemaksiatan yang sebenar-benarnya kepada Allah ya. Setelah menganggap dirinya paling tinggi ya. Orang itu kalau tidak mengikuti, ya, mengikuti Cara berpikir, cara berpakaian Cara hidup sehari-hari bangsa Amerika Itu namanya bukan orang modern Orang modern minum bir katanya Orang berakal memberi kesempatan istrinya untuk bergaul bebas katanya Orang yang mempunyai kasih sayang memberi kesempatan anaknya untuk memilih apa agama yang disenangi katanya. Orang yang mempunyai kelembutan tentu dia mempunyai prinsip Semua agama itu sama karena ia mengajarkan kasih sayang. Mereka berangkat dari pikiran-pikiran seperti itu. Kemudian peradaban itu mereka siarkan, mereka sebarkan melalui berbagai macam cara. Melalui berbagai macam cara. Kemudian yang ketiga, contoh yang disebutkan di sini awith sifa'anil ardi wal qomiyati walahu dzalika mimma yadfauna bi junutuhum ila yang ketiga yang diinginkan ini bentuk kemaksiatan yang paling nyata kemaksiatan yang yaitu mempertahankan tanah dan dan sejenisnya dengan mengerahkan tentara-tentaranya untuk berperang di dalam rangka mempertahankan tanah dan bangsa dan lain wanah hidalika itu matem-matem wanah hidalika itu matem-matem karena bangsa Amerika itu ingin hidup bukan hanya 1000 tahun lagi bukan hanya ingin hidup 1000 tahun lagi Mereka ingin hidup selama-lamanya Mereka selalu berpikir Kalau cadangan minyak yang ada di tong-tong minyak di Amerika itu hanya cukup 100 tahun Mereka berpikir kurang Kita harus tambah lagi Mereka akhirnya menjarah ladang-ladang minyak milik bangsa lain Supaya cadangan minyak mereka lebih tambah lagi Lebih tambah lagi Kalau dalam ukuran 10 tahun ya Tahun 1990 cadangan minyak mereka itu cukup untuk 100 tahun padahal dari tahun 1990 sampai tahun 1980 sampai 1990 cadangan minyak mereka itu cukup 150 tahun, maknanya dalam kurun waktu 10 tahun mereka kehilangan cadangan sekian 10 tahun berarti tahun depan kita harus mencari cadangan minyak yang lebih banyak lagi Jadi mereka mencari sesuatu itu bukan untuk dipakai hari itu Tetapi untuk cadangan sekian puluh tahun ke depan Tidak peduli orang lain tidak mendapat bagian ya, Tidak peduli orang lain tidak mendapat bagian Ini ayolah soalnya, ini ayolah kerapusan mereka 350 tahun Belanda menjajah Indonesia ya Mereka bisa hidup sejak ya, melepaskan diri dari Indonesia untuk masa lebih dari 350 tahun dengan kekayaan bangsa indonesia jangan dikira Belanda itu hari ini ya hari ini hidup menghidupi rakyatnya memutar roda perekonomian negaranya itu dari hasil mereka tidak itu adalah harta bangsa indonesia yang dikuras disimpan di tempat-tempat tertentu oleh mereka 350 tahun harta kekayaan bangsa indonesia dikuras habis Kemudian untuk tajaran mereka hidup sekian ratus tahun ke depan. Ini ayo lehwa, jadi luar biasa mereka. Ini nahwudhalika kalimatnya. Wah nahwudhalika. Untuk itu mereka mengerahkan tentaranya. Untuk itu mereka mengerahkan tentaranya. <tuh> Terus, kenapa? Kenapa, kenapa harus ada Dorongan moral Bahwa mereka itu berada eh, Melaksanakan itu semua ya Kenapa harus ada dorongan moral Yang meyakinkan mereka untuk Melaksanakan itu semua ya. Kenapa harus ada Ya harus ada so, Kalau tidak ada Tidak ada semangat untuk melaksanakan itu semua Terus apa yang dipakai sebagai alat yang paling utama? Yang dipakai alat paling utama untuk mendorong mereka agar mereka berani ya, mengorbankan dirinya di dalam pertempuran, apapun yang dibelanya, ya. Apakah yang dibelanya itu adalah kekafiran atau yang dibelanya itu adalah Islam atau yang dibelanya itu apapun juga. Kenapa? Di sini disebutkan Vahadi li aktiqodat li aji jaisin Mu'minang kanal kafiron Tasubu fi hadfin wahid Jadi, semua prinsip-prinsip Semua doktrin-doktrin Yang nantinya akan diberikan kepada prajurit Diberikan kepada seorang penganut Pemeluk Prajurit Islam kah? Prajurit Tauhutka? Pentara Allah kah? Pentara Penganut islam kah? Penganut kabir eh? Itu semuanya bermuara Kepada satu tujuan saja Doktrin Yang diberikan kepada setiap Prajurit, itu bertujuan kepada Satu hal saja Wa wa ayu <mum> minal jundi Al Anna walal haqti Wa anna duwa walal badir Faya jibu ayu qatilahu Penting sekali ini Ali al Kenapa kita harus belajar akibda? Kenapa sih? Untuk apa? Kenapa orang kafir itu harus sekolah? Ada sekolah tentara, akademi militer Ada yang di Belanda hebat sekali, ada di Amerika hebat sekali Kalau belum lulusan Amerika itu rasanya belum jadi militer yang sesungguhnya Kenapa itu semua ada? Mujahid juga begitu kalau belum lulusan apa? Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, belum lulusan Kutai Bia belum lulusan CESAN ya. Ceznia. Kayaknya belum mujahid gitu. Kalau zaman dulu kalau belum dinamakan x yang pernah berperang di hutan, pernah ikut revolusi gitu itu semua adalah tanaman-tanaman moral ya. Tanaman-tanaman moral. Satu saja tujuannya yaitu supaya prajurit itu yakin bahwa dirinya berperang di atas kebenaran. Dan bahwa musuhnya itu salah, patil di atas kebatilan. Maka wajib diperangi. Jadi hanya oleh kalau kalau seorang mujahid muslim mukmin mujahid Belum yakin bahwa dirinya benar dan musuhnya salah, dia enggak mampu perang. Ya. Diskusi terus diperintah. Diskusi saja. Maka perlu ada yang namanya akidah al al-jihadiyah atau al-aqidah al, al Itu penting sekali. Yaitu akidah jihadiah atau akidah kitaniyah. Penting sekali, supaya apa? Supaya kita yakin bahwa kita berada, berada di atas kebenaran Yakin pada hal ini ya, yakin setelah kita mempelajari ilmunya, hujah Bukan yakinnya orang kafir itu tadi, hanya di doktrin setan yakin, enggak Kita tidak hanya karena doktrin tapi karena ada hujahnya, bedanya di situ aini nah, dicontohkan satu contoh yang ketika saya membaca kisah ini, saya membaca kisah ini juga berkali-kali berpuluh-puluh kali. Berpuluh kali. Ketika jadi guru tarikh ya, saya turun menghafalkan murid-murid masalah ini. Tapi saya enggak paham bahwa ini tujuannya adalah begini. Sampai saya baca kitab pun. Ya. Yaitu undur Ilama qalahu. Umar ibn Khattabi an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar Kita disuruh untuk memeriksa kembali Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar ibn an, Ketika perang Khudhaibiyah Ada yang mengatakan itu perang Khudhaibiyah, Ada yang mengatakan itu perjanjian damai Khudhaibiyah Dua-duanya benar Sebelum ada perjanjian damai itu ada ancaman perang memang, ya kan? itu adalah 12. Ketika Zaid bin Hattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidina Utsman bin Affan sebagai utusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara tentang tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rombongan pergi ke Mekah yaitu tujuan damai Tapi Utsman bin Affan tertahan di untuk beberapa waktu sehingga gelisah kaum muslimin ada isu sudah dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka orang-orang Islam melakukan ya. Yaitu mereka berbaiat mati untuk bin Affan Setelah itu datanglah ternyata Usman Bin Afan tidak terbunuh Kemudian datang Ust. kafir Quraisy Melakukan beberapa poin perjanjian Yang isi daripada poin perjanjian itu banyak tidak dipahami Oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ya, Dianggap terlalu lunak Termasuk salah satunya Sayyidina Umar Bin Affan SAW Seperti ini Alas na'al haqq Wa adu ala haqqi wa aduuna ala al batil Ya Rasulullah bukankah kita berada di atas kebenaran dan musuh-musuh kita berada di atas kebatilan. Saya pikir ini kalimat biasa, ternyata tidak. Kalau tidak ada keyakinan ini, ya tidak akan ada bai'ah ridwan, tidak akan ada bai'ah ahmati, itu enggak Jadi kesimpulannya Bahwasesa seseorang yang berani berkorban untuk Islam, yang berani menolong agama Allah dan Rasul-Nya dengan segala apa yang dia punya, itulah orang yang yakin bahwa dirinya berada di atas al-haq. Dan seseorang orang yang ragu-ragu ya, untuk mengorbankan dirinya bagi Allah dan Rasulnya, nya bagi agama Allah dan Rasulnya, nya dia ragu-ragu terhadap al-haq yang ada pada dirinya. Jadi, ketika bukankah kita berada di atas al-haq? Dan musuh-musuh kita berada di atas kebatilan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaiyah. kenapa kita tidak memeranginya ya Rasulullah? Itu persoalan kebijakan Rasulullah sallallahu Jadi sekali lagi ayo ikhwah, jelas itu Wambur kadali gaila etiqadul gazirina bi annaum malal haki fiqa lihi ta'ala Begitu juga, kenapa orang kabir berani berperang? Berkorban, mengorbankan diri, hartanya, keluarganya Untuk berperang di jalan kekabiran Karena mereka yakin mereka benar Mereka yakin mereka benar Disebutkan di dalam surat Surah Ya 63 ardikum Pembantu-pembantu Firaun mengatakan Sesungguhnya dua orang ini yaitu Harun dan Musa Adala dua orang ahli sihir Yang mereka itu Menghendaki, artinya dua orang itu Menghendaki, untuk Mengeluarkan kalian, artinya Fir'an dan Kaumja, min ardikum dari bumi kalian sihir hima Dengan sihir mereka musla, Dan akan Menggantikan, atau Melenyapkan, ya, melenyapkan Kedudukan kalian yang utama Atau bagian mengatakan dan akan melenyapkan jalan hidup kalian yang utama. Tariko. Jadi mereka yakin ya? Mereka itu pengabdi sekularisme, mereka itu pengabdi ateistik, mereka itu pengabdi dasar negara tertentu yang bukan Islam ya kan? Tapi mereka yakin bahwa membela itu benar siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela begitu kata mereka iya kerna mereka yakin, itu benar ya. itu doktrinja jadi kenapa kita tidak berani mengatakan begitu siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membila? harus berani, kalau kita yakin benar mereka aja berani ya. Nah, ini aja orang kafir itu begitu. Kalau ada orang Islam datang memberi keterangan, "Hei, kamu berhenti dari kekafiran." Kenapa loh, Itu kan menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Malah katanya orang yang membawa takwa seperti itu itu dianggap tukang sifir. Ya. Yang iri dengan kedudukan mulianya, gitu, Ini dua orang tukang sifir ini ya memang Mau mengusir kalian dari negeri kalian Kemudian mau menggantikan Jalan hidup kalian Yang kalian gali dari warisan anak moyang kalian Yang kalian gali dari warisan mojo Ini ayolah Mojo pahit tidak mewariskan apa-apa Kecuali keburukan ayolah Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengajarkan apa-apa Kecuali kebaikan Itu yang tidak ditasari, ya Itu yang tidak dikasih Kemudian untuk menyempurnakan muka timah ini sebentar lagi ya. an etika muslimin fawa yatalaqasu simaya ya. Adapun etikat kita yakiran kita di dalam jihad sebagai se kaum muslimin maka dapat diringkas dengan kalimat sebagai berikut Yang pertama, inna Allah jala sya'nuhu khalaqal haq Wa amarahum jami'an bi'ibadatihi amran syar'iyan ala al-sinati rusulihi Faminhum manna manna wa minumangkafar Yang pertama adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, menciptakan makhluk Manusia maksudnya Dan memeritahkan mereka kalau oh, di sini manusia yang ada bayangan kita, ya. kala yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah sebenarnya seluruh ciptaannya termasuk jin, termasuk yang lain-lain sebenarnya. Ya. Batu, pohon-pohonan dan sebagainya ini beribadah kepada Allah semata-mata dan cara ibadah yang ditetapkan Allah atas mereka, ya. Kemudian sesungguhnya Allah Ayah wa Jalla menciptakan makhluk dan memerintahkan kepada mereka semua untuk beribadah kepadanya nya merupakan amrun far'iy yanala al-sina dirusulih ya. merupakan perintah syar'i atas lisan utusan utusan kemudian di antara mereka manusia ini ada yang beriman dan ada yang kufur ingkar ya. dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian keterangan selanjutnya bahwa karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah, kemudian me, manusia itu menjadi dua golongan, yang satu ada yang beriman, mau beribadah, dan ada yang ingkar, tidak mahu beribadah maka, di antara dua golongan ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan satu dengan yang lain sebagai ujian, disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 20, Audhu billahi minasyaitanirroji, bismillahirrahmanirrahim Watanaba'dukum li ba'din fitnatan tasfirun wa kana rabbuka basira Dan kami jadikan kalian sebagian dengan sebagian yang lain merupakan fitnah, apakah kalian bisa bersabar? Wa kana rabbuka dan adalah Tuhanmu itu Maha melihat. Jadi ayat ini ada yang kafir, ada yang mukmin, sebagian dengan sebagian yang lain merupakan ujian bagi sebagian yang lain. Kemudian dijelaskan di sini bahwa Ujian Orang kafir bagi orang beriman ya. Ujian orang kafir bagi orang beriman Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menguasakan ya. Orang beriman itu kepada orang kafir Artinya orang beriman dikuatai oleh orang kafir Itu merupakan ujian dalam bentuk ketetapan Kabarnya Ketetapan kabarnya Bahwa orang beriman pada satu keadaan tertentu dikuasai oleh orang kafir Itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi sebaliknya ya ujian ya. Dimana orang beriman menguasai orang kafir Itu adalah ujian syarih Artinya apa? Itu bukan kejadian yang menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala saja Tetapi merupakan syariat Agar orang beriman melepaskan dirinya dari kekuasaan orang kafir Dan menguasai orang kafir itu dengan usaha-usaha yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Jadi orang kafir tidak perlu berusaha apa-apa ditakdirkan menguasai orang Islam Itu ketetapan Tetapi untuk bisa membalikkan keadaan Dimana orang beriman akan menguasai orang kafir Atau melepaskan diri dari kekuasaan orang kafir Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan dengan syariat Artinya apa? Laksanakan syariat ini, ini, ini, ini, ini ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjamin kalian akan Melepaskan diri dari kekuasaan orang kafir Dan menguasai orang kafir Jadi Ibadah ya. Bukan menunggu Ya, ya Allah jatuhkan jatuhkanlah kekuasaan kafir ini dan berilah kami kekuasaan kemudian kita tidak berusaha tidak boleh berdoa itu bagian daripada upaya itu sendiri oleh karena itu nanti ada beberapa prinsip ya yang harus kita pahami sebagai rambu-rambu pelaksanaan jihad yang benar insyaallah nanti kalau kita sudah pahami ya orang akan memahami bahwa jihad itu keperluan jihad itu keperluan jihad itu bukan sesuatu maaf seperti ulat gitu ya gak keli bukan tetapi jihad itu keperluan jihad adalah solusi bukan destruksi jihad adalah penyelesaian masalah hidup dan kehidupan, bukan merusak hidup dan kehidupan nanti setelah kita pahami 20 prinsip yang insya Allah akan secara bertahap dengan izin Allah akan kita bahas pelan-pelan insyaallah. Demikianlah ya haud sementara sebagai satu muqaddimah muka-muka manfaatnya buat kita sekalian. Athuro Saya kembalikan kepada saudara pengacara. Alhamdulillah setelah kita dengarkan Masjid-masjid Dari Al-Ustaz al Kemudian untuk memperjelas Kita Memakuti Tanya jawab Bagi para TMA Yang ingin Mendapat penjelasan yang berbisensi Atau ingin menanakan sesuatu Maka bisa Kesimpulasi kembangannya atau keadaan tanda jawab saya buka tiga benangnya cukup tiga orang. Ya. Untuk kanan totalah ya ada. Banyak enggak? Mas terus ya, Mas terus, ibadah pertanyaannya yang ada Jadi adalah pada masa Nabi Musa alaih salam Itu sudah ada yang ngebose Jadi Itu kalau menurut saya ya, Bukan tendensinya Tapi itulah Pihak jihad disabililah Jadi dalam setiap upaya di disabililah yang benar Selalu ada pihak yang ngebose Pihak yang ngebose itu Biasanya ada dua golongan utama Yang pertama Adalah orang dari dalam Karena dia sudah mapan, dia takut kehendangan kemapanan dunia atau yang lain-lain apa yang kedua adalah orang luar yang dimasukkan, infiltran ya Yang dimasukkan ke dalam barisan kaum muslimin Kemudian nanti setelah orang kaum muslimin itu sibuk bersiapan mereka pergi, orang munafik Itu sudah terjadi sejak masa pertama kali jihadisabilillah itu disereatkan Pada masa Nabi Musa AS Kemudian ya terus berkepanjangan terus Sampai kepada Pada zaman Nabi Muhammad SAW Selalu ada Jadi kalau pendensinya ya, ya itu tadi Kalau dia tidak karena khawatir Orang galak, orang islam sendiri yang Khawatir kehilangan kemapanan hidupnya Ya itu tadi Munafik yang memang di pakai di perawat oleh musuh-musuh Islam dari dalam. Saya kira itu sudah biasa. Jadi kita enggak usah heran, enggak usah takut, enggak usah kelisah kalau ada yang ngegosip. Ah itu biasa zaman dulu zaman para nabi ada apalagi sekarang Yang penting adalah bagaimana kita tidak menjadi Ya contó kedua mañana keterangannya, tapi radio itu bohong Abu Bakar Bahasir, Abu Rusdan Abu Dujana tidak berada pada pemahaman yang berbeda, itu yang perlu dikasih kalau ada suara isu, dalam masalah pemahaman di ini Abu Bakar Bahasir dan Abu Rusdan berbeda itu bohong, itu mencoba untuk bagaimana memetak belah antara kita orang mau mencoba memisahkan kita dari beliau, tidak ada itu palagi aku Dujana Abujana itu bukan pemimpin sehat dia adalah mujahid yang baik yang benar yang lurus tapi dia tidak mempunyai satufik karakter sendiri dalam urusan Hai itu bohong itu itu barangkali mereka susah nyari-nyari aku Dujana kemudian bikin isu seperti itu ya menurutnya <tuh> Kemudian saya perlu klarifikasi itu penilaian tim juri bukan penilaian saya ini, tentang tiga pembagian itu. Terlepak benar atau tidak, ini masih ada rekawannya kan nanti. Terlepak benar atau tidak, saya tidak membagi seperti itu. Saya hanya membagi bentuk pikirannya, bukan kelompoknya, bukan orangnya. Ada yang memang punya pikiran bagaimana fiat itu dilaksanakan melalui jalur jamaah, ada yang mengatakan bahwa amal jamaah maksudnya ada yang ya tentu disampaikan melalui tafsul, ada yang dia dilaksanakan melalui jalur yaitu pelaksanaan fardu ain jihad. Memang itu kuat sekali di di kalangan mujahidin, di mana -mana, tidak hanya di Indonesia. Kalau antum mau baca ada satu buku halaga sama' Artinya gejala-gejala itu di mana, mana tidak di Indonesia saja di indonesia tidak terlalu kuat karena apa? karena belum konkret ya, di indonesia ya? belum konkret artinya belum konkret dalam pengertian tidak ada satu pertempuran terus menerus antara muslimin dan kafir tidak ada terus menerus kalau yang di daerah-daerah lain ya, seperti di irak, di afghanistan, kasmir ya konkret masalahnya tapi kalau begitu ada konflik nanti di indonesia ya ada kemudian ada pengerahan mujahid menghadapi orang-orang kafir, nah nanti akan nampak perbedaan itu. Tapi itu perbedaan sekali lagi adalah perbedaan, seperti perbedaan antara jari-jari dalam satu tangan. Ya. Jangan diperbesar. Itu kan dari tiga jari, tapi satu tangan. Tapi berita radio itu bohong. itu Jangan percaya berita apapun yang mengatakan bahwa miš Segut dengan inh vzt朝 zвидor PYMIN seke enske vztama upak Sono ali des umina sikap dia etertitasia dia menganggap dirinya sebagai tentara setan tentunya. Jadi sikap lahir mereka itu mereka tidak ke sini, tidak ke sana. Karena kalau sudah ke sini atau ke sana kan tidak dapat keuntungan Itu sikap lahirnya. Adapun sikap batin orang-orang munafik jelas Kalau orang munafik itu tidak tidak tentara setan, Allah Subhanahu wa taala tidak memvalid dengan innal munafiqina fit tarkin asfal Bukan hanya sekedar fitnah, tapi fit tarkil asfal Neraka yang paling afal ya, paling rendah, paling kalem itu. akibat buruk yang diakibatkan oleh perbuatannya itu memang luas ya. Jadi sekali lagi, etikat mereka, akidah mereka adalah kekafiran tetapi sikap lahir mereka adalah itu tadi tidak ke sini tidak ke sana bahkan lebih nampak ke sininya lebih besar tapi orang-orang muna begitu oleh Allah disebutkan kufri ya iman. Ya, jadi mereka itu pada saat krisis itu selalu mereka itu lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan memang memperbatalan. Hanya masalahnya kita ini sebagai pelaksana syariat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang munafik itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mensikapi sikap lahir mereka gitu. Bukan hati mereka gitu, tapi mensikapi sikap lahir mereka. Kalau mereka lahiriahnya nampak ikut ngaji, ikut salat bersama kita, ikut naik sepeda melintas tiga kabupaten, ya sudah ikut kalak el fakir. Nah, yang beriman pun, ya, aja itu san berarti. orang Islam sebanyak ini kalah satu dengan satu orang kafir. Ya. kekuatan orang Islam memang tidak pada lahirnya saja, kan? Kekuatan orang Islam adalah pada makna dia. Yang orang enggak paham. Enggak cukup, tiga penanya ya 400 tapi di dalam surat Al-Qur'an kata ya keadilan kemudian apakah bisa al-hukum atau keadilan itu tegak tanpa Alkitab itu wujud di muka bumi ya. Vati. sebelum Allah mengantarkannya. Kemudian jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara umat Nabi Muhammad sallallahu wasallam itu yang tetap akan mengawal tegaknya Alkitab itu di muka bumi. Itu ada. Jadi kalau kita berbicara tentang semangat pesan daripada uh, Al-Qur'an dan As-Sunnah memang di muka bumi ini selalu akan ada tiga itu Alkitab, kemudian orang yang melaksanakan Alkitab dan orang yang mengawal Alkitab itu dengan besi dari kejahatan musuh-musuhnya. Selalu ada. Tetapi diterangkan di sini bahwa mungkin saja di satu wilayah yang tidak memenuhi ketiga syarat itu menjadi tidak tegak, hilang ya. Alkitab itu hilang dari Bumi al-Baniyah ya waktu itu Karena apa? Karena tidak ada yang melaksanakan Dan tidak ada sihat di sana Tapi ya itu tadi Kalau kalimatnya Pertanyaannya adalah mungkinkah Alkitab itu Tegak di suatu tempat Jika di suatu tempat itu Tidak ada yang mengamalkan Alkitab Dan tidak ada yang melindungi Alkitab itu Dengan Al-Hadid, jawabannya jelas Tidak mungkin Sebab untuk bisa tegak Ya Alkitab itu pada satu tempat Tiga syarat ini harus ada Yaitu keterangan Alkitab -Al itu sebagai hujah itu sendiri Kemudian uh, Pengikutnya yang mengamalkan Alkitab itu Sehingga bisa memberi manfaat kepada manusia Dan ada jihad yang melindungi Dua-duanya itu dari Kejahatan musuh Tetapi kalau tidak ada dua ini misalnya Alkitab ini tetap ada di muka bumi ini tapi apa kata dua ini juga tetap ada di muka bumi ini sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki larut. Jadi kalau kita berbicara umum dunia bumi ini ya ya ada bunga ya. Jadi bumi ini mesti ada tiga ini. Hanya kadang-kadang dia berada pada satu tempat bersama-sama sehingga alkitab itu wujud bisa dirasakan ya. Kemudian pada satu ketika Alkitab itu wujud di bagian bumi tertentu, tapi tidak wujud di bagian bumi yang lain. Bisa jadi seperti itu. jadi sekali lagi, kalau pertanyaannya, mungkin enggak Alkitab itu bisa tegak di satu tempat tanpa dua hal yang menyertainya, yaitu umat yang melaksanakan dan umat yang melindunginya dengan hadir dengan besi, ya Ayah. mungkin berawannya itu. Oleh karena itu ya kita sebagai umat Islam bangsa Indonesia, kalau mau tetap Alkitab itu tegak, tegak di muka bumi. Indonesia ya harus disertai dengan dua amalan berikut. Kalau tidak ya, bisa jadi naubat bila demikian, bisa jadi Alkitab itu diangkat dari bumi Indonesia ditempatkan di tempat yang lain ya. Di bagian bumi Allah yang lain. Kalau dua Amalan berikutnya ini tidak dilaksanakan oleh umat Islam. Maka dia dikembosi, Pak. Dia dikembosi, pegang terus jangan kembos, Pak. Kita pakai ban mati saja, Pak. Kayak mobil presiden, Pak. Enggak bisa dikembosi, mau itu, Pak. Pakai ban mati, Pak. bahwa kita antara kita mari menuju adalah penutup. Semoga yang kita lakukan yang kita lakukan pada hari hari ini bermanfaat bagi kita, bagi dunia dan di akhirat. Tolong kita tutup satu dua saya mohon maaf ada kesalahan dan mari kita tutup mandelis kita pada pagi hari ini dengan pengetuk mandelis walaukina warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum